Para bisnis, saya ingin mengingatkan anda untuk tidak terlalu mudah mengeneralisasi sesuatu. Ya. Nah, ini hal yang menarik. Saya tadi bilang, kadang-kadang ada orang bilang, oh orang yang suka olahragawan di gimnasium itu selalu bodoh. Tidak selalu. Ada yang bodoh, ada yang pandai. Kalau orang cantik itu mesti goblok. Enggak. Banyak juga yang cantik tapi pandai. Jadi banyak hal yang anda generalisasikan. Dalam kehidupan ini, ketika Anda lihat, wah orang itu lihatan, hidungnya ditindik, jadi hidungnya ada, ada berliannya, orang itu pasti dia menganut aliran bebas dalam kehidupannya, tidak selalu. Berbahaya kalau kita melakukan generalisasi dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan bisnis. Pokoknya kalau orang naik mercy, boleh diberi utang yang banyak. Cepat Anda bangkrut ya. Yang pakai mercy, enggak, mesti boleh diberi utang ya. Orang yang cincinnya berlian besar-besar itu dapat dipercaya Pak. Lihat karena dia kaya. Enggak, banyak orang penipu pakai cincin berlian besar-besar ya. Banyak hal dalam kehidupan kita karena sesuatu dan lain hal, kita menjadi mempunyai kebiasaan untuk menggeneralisasi, menganggap sebagai sesuatu yang umum dan benar ya. Kalau kita sekali ditipu oleh orang dari suatu daerah, kita akan menganggap orang dari daerah itu semuanya penipu. Kalau kita mengalami kita masuk ke rumah makan sekali, wah ndak enak pas kita pesen tahu campur, tahu campurnya ndak enak. Wah, itu restoran paling busuk. Jangan ke sana lagi, semua makanannya ndak enak. Tidak, mungkin di restoran itu hanya tahu campurnya yang ndak enak, lainnya enak semua. Namitra business. bisnis, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan kebiasaan mengeneralisasikan bahwa, kalau orangnya seperti ini, pasti dia penipu. Kalau orangnya seperti ini, boleh dikasih hutang. Kalau orangnya bilang begini, maka dia adalah orang yang baik. Kalau dia sebelum makan sembahyang, maka orang ini bisa dikasih yang banyak. Karena dia orang yang penganut agama yang sole Apa benar? Enggak mesti, Karena orang yang penganut agama pun banyak sekali yang jahat. Mitra bisnis, kita harus belajar lebih awas dalam melihat bisnis, dalam melihat kehidupan kita. Jangan menggeneralisasi segalanya. Wah, asal punya bisnis internet, hebat, kaya raya. Asal Anda punya bisnis jual-beli properti, akan kaya, akan sukses. Tidak, mesti ya. Tidak semua hal itu dapat digeneralisasikan, bahkan kebanyakan akan menjadi berbahaya. Kalau kita samaratakan dan pukul rata. Pokrol bambu, semua is seperti itu. dat. hatilah dalam mengasumsikan sesuatu dan kita harus lebih we dan cerdas mengamati sekeliling kita. zijn saya Tanah